I, juga Utami. dan juga ada Anjar Agustin Betul disampaikan terima kasih untuk rekan-rekan ini mohon maaf sekali kepada Anda yang memiliki mobil yang ada di sebelah, sebelah kiri. kiri mohon dipindahkan karena nanti ada mobil ambulans